Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'huduhu wa nasta'inuhu mana'ud billahi min syururi a'mali na ma ya'tillaahu fala mudhillalah wa ma yughlil fala an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa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 selalu kita harus menambah pengetahuan tentang seluk-beluknya sebab dan akibat dari tindakan-tindakan kita, tindakan-tindakan yang kita lakukan sekarang, yang sudah pernah juga dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Jadi segala macam tindakan, baik maupun tidak baik, yang ditindakan oleh manusia-manusia di zaman ini tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Jahiliyah di zaman lampau dengan jahiliyah di zaman sekarang itu kadang-kadang berputar sampai apa yang pernah dilakukan oleh orang zaman dahulu dilakukan oleh orang zaman sekarang, walaupun sifat dan modelnya berlainan sedikit. Jadi karenanya. Kalau kita mengetahui semua itu, kita akan tambah iman. Tambah rangsangan untuk amal. Dan tambah pengertian bagaimana mengarahkan mujahadah kita. Perlawanan terhadap hawa nafsu, perlawanan terhadap emosi dan perasaan demi mewujudkan hubungan yang serasi dengan Allah. Anak watahalah. Sebab jika tidak ada hubungan yang serasi dengan Allah, maka sudah pasti hubungan kita dengan makhluknya lebih lagi buruk. Kalau kita dengan Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang menguruni yang mengurangi segala-galanya kepada kita, belum bisa berkeserasian dengannya. Bagaimana dengan hamba-hambanya yang tidak ada Kemurahan dan kelebihan Sama sekali terhadap kita Kalau orang dengan kedua orang tuanya Tidak baik Tidak bisa hidup rukun Bagaimana dengan orang lain Jadi Pertama-tama Pengertian kita yang kita tambah Sabar waktu Ya tentu saja melalui bacaan Melalui majelis-majelis talib Seperti ini melalui tanya-jawab kepada para ulama dan lain-lainnya itu akan menambah e, cara memujudkan suatu hubungan yang baik dengan Allah SWT dan dengan selain Allah akan tercakup dengan hubungan yang baik dengan Allah itu kadang-kadang karena soal sedikit saja yang tidak krono atau tidak kita pikirkan Maka tahu-tahu sholat kita tidak diterima oleh Allah Satu contoh Misalnya Seorang yang membeli baju yang dipakai buat sholat Tapi duitnya dari haram Tahu-tahu dia melihat hasil amalnya nih. Masalahnya kecil saja Masalah harga baju itu tidak halal. Ini satu contoh Seorang pergi ke dukun Menanyakan itu dan ini Dengan penuh keyakinan Bahwa dukun ini akan menentukan Akan mengerti Akan mengatur nasibnya dan, setelah, dan seterusnya Seorang yang menjalankan Mencari penghasilan dari haram Itu semuanya saudara-saudara mengganggu Amalan Dan kalau amalan kita terganggu hubungan kita dengan Allah tidak serasi sama dengan gangguan telepon karena hujan suara yang kita minta supaya teman kita di Semarang atau di Solo mendengarnya tidak bisa didengar betul kacau tidak ada kemurnian dan kalau kita dalam ibadah kita tidak diterima oleh Allah Bagaimana kita bisa bergaul dengan manusia yang salah satu yang merupakan salah satu daripada hamba-hamba Allah? Karenanya kalau kita ngerti, kita lebih hati-hati. Nah, pengertian itulah yang kita cari sekarang ini. Misalnya salah seorang mempercontohkan amalan mongkar Lalu amalannya ditiru orang. Maka dia menurut ajaran agama Memikul dosanya Amal mongkar itu Dan dosa orang-orang Yang meniru dia Jadi apa yang dipercontohkan Olehnya Kepada orang Lalu ditiru orang itu Dosa orang-orang itu juga Dia dapat memikul Jadi memikul dosa sendiri Dan dosa orang banyak Padahal dia anggap Tidak seberapa Mempercontohkan sesuatu tindakan yang tidak baik itu. Seorang yang membiarkan anaknya atau istrinya berada dalam maksiat Ia akan dibebani oleh Allah Dosa perbuatan mereka itu juga Seorang ayah Yang membelikan pakaian-pakaian untuk anaknya perempuan Atau untuk anak anaknya laki-laki Pakaian yang serupa dengan pakaian perempuan Dipakai oleh anak laki Atau pakaian yang Serupa dengan orang laki-laki Dipakai oleh istrinya atau anak perempuannya Atau dia membiarkan istrinya berpakaian Setengah Telanjang Ini suami dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat Jadi mesti ada satu ketegasan Harus ada Amar ma'ruf nahimungkan dan ini bisa di, dimengerti oleh satu orang manusia Kalau dia menambah selalu pengertiannya Jadi kalau begini ini dilarang oleh Allah Baru dia tahu Karena itu semua maka kita harus sel, sel, selalu menambah pengertian Tentang liku-likunya jalan yang kita akan tempuh Dalam hidup di zaman seperti sekarang Banyak orang yang tidak memperhatikan masalah-masalah kecil dia kira masalah kecil ini sudah sudah tidak apa-apa Padahal ini soal kecil ini bisa menyebabkan dia tidak mendapatkan hubungan yang erat dengan Allah SWT nah, Sekarang kita mulai membaca diktat Salatun la yustajabu du'a lakon du'a ini ada tiga macam orang tidak diterima doanya oleh Allah swt. Lo ini kalau kita tidak baca kan tidak mengerti sudah. Mungkin kita sedang melakukan salah satu daripada tiga ini dan sedang yang berbicara ini Nabi Muhammad saw. Jadi kaulah Nabi saw. Tiga setan, tidak dijawab lakukan doa um. Siapa dia? Pertama Akilul Harom. Dua Wa mukfirul riiba Tiga Wa man kana fi qalbi ghillun Aw hasadun lil muslimin Jadi tiga manusia yang doa mereka Tidak diterima oleh Allah Pertama Yang memakan uang haram Dua Yang banyak atau sering Mengumpat orang, menggunung Merasani orang lain Tiga Tiga dan manusia yang dadanya berisi dendam dan dengki Terhadap sesama muslim Ini sabda Nabi Muhammad SAW oh. Nah sekarang coba kita lihat Kita semua ini mendoa Saya yakin Terutama pembicara ini Lantas saudara-saudara Saya kira kita semua ini juga tidak jarang mengangkat tangan untuk berdoa. Tapi jangan sampai kitabnya doa tidak diterima oleh Allah. Siapa yang mau doanya tidak diterima oleh Allah? Ya terang tidak mau, siap semua ya takut. Jangan sampai doa kita tidak diterima oleh Allah. Tapi di sini cirinya doa yang tidak diterima oleh Allah adalah orang yang mendoa itu makan haram. Dan makan haram ini Jalannya banyak, kadang-kadang jalannya itu syubuhat, mulainya dari Jumat-Jumat, kemudian ee, lebih lagi dari itu sampai kepada Haram. Sekarang orang mencari yang halal itu sulit, kalau tidak orang ini betul-betul hati-hati, dan orang ini betul-betul konsentrasi pikirannya dalam pencarian. Tidak sembarang mencari, asal mengumpulkan duit Kalau tidak, mesti dia masuk dalam haram Kalau sudah masuk dalam haram Akibatnya ya seperti tadi Doanya tidak diterima oleh Allah Barangkali ada orang bertanya Kenapa sih doanya umat Islam ini kok hampir tidak Tidak pernah diterima oleh Allah Ya mungkin karena kita masih banyak makan haram baik sadar atau tidak sadar, saudara-saudara yang kedua moksiro libah, orang yang suka libah orang, gunem orang, ngerasani orang, sudah jelas doanya tidak diterima oleh Allah, sebab libah itu sudah dianggap oleh Allah seperti dimisalkan oleh Allah seperti orang yang makan bangkainya saudaranya yang mati. Ai yuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi mayitah? Apakah kamu suka? Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan batang saudaranya muslim yang sudah mati? Begitu contohnya orang yang gunem orang. Yang ngerasani orang sama nilainya dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maaf maaf, saudara saudara. Ayam yang sudah mati saja kita tidak mau makan dagingnya, betul saudara? Apalagi manusia mati. Hmm. Tapi orang yang riba sama nilainya dengan memakan orang yang mati. Jadi dalam soal ini kita mesti hati-hati. Lagi pula orang yang suka riba biasanya dia itu menganggap dirinya suci, bersih, tidak bersalah, tidak berdosa. Laki <tuh> nah, kalau tidak kok cek repotnya memikirkan orang lain mestinya kan dirinya inilah diatur kecuali menyebut sesuatu secara umum ma'balu aku ma'balu aku kenapa sementara orang mengerjakan begini kenapa sementara orang mengerjakan begitu dalam rangka nasihat dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar ini tidak dianggap riba riba itu kalau menyebut nama-nama ada satu orang ulama Dan kalau memang betul orang itu Berbuat begitu Wang itu suka Mangan Suka Jukup duit wang Suka ngemplang hutangnya Itu riba Padahal iya betul Itu orang suka ngemplang, Fulan ben fulan Suka tidak membayar Itu termasuk riba Loh, padahal dia juga mengerjakan bagaimana? Iya. Kalau tidak mengerjakan namanya fitnah, lebih lagi. Wal fitnatu asyantutu nalqat. Jadi kalau memang betul orang ini berbuat itu itu namanya riba. Sebabnya kita tidak perlu menyebut namanya sebab kita tidak tidak diwajibkan untuk menyebarkan perbuatan itu di tengah majelis-majelis. Kalau perlu kita pergi sama dia, kita nasihati. Saya dengar kamu ini berbuat begini-begini. Ini, -begini, begini. ini haram, jangan kamu lakukan. Sudah, wassalam. Dia dapat pahala, tidak dapat dosa. Tapi kalau cuma digunem, dirasani tok, itu orang banyak mengambil hasanat kita. Dan akibatnya doa kita tidak diterima oleh ini perbuatan dan harus saya berterus terang Paling banyaknya perbuatan yang dilakukan oleh umat Islam sekarang Dan khususnya khusus Maaf-maaf pada kaum ibu Perempuan-perempuan Kalau duduk banyak lupa bahwa wibah ini aroh Memang enak rasanya wibah ini Kata Imam Wazali Lezat warna wibah ini merasa seperti seger gitu itu juga ada tarian daripada hawa nafsu. Seorang yang merasa wibah, yang merasa dirinya tidak berbuat itu, suci daripada perbuatan itu, dan dia boleh mengeluarkan kata-kata se Jangan lupa, ini nanti mengakibatkan doa kita tidak diterima oleh Allah. Berat akibatnya. Sudah dosa, sudah sampai diperumpamakan oleh Allah sebagai makan bangkainya saudaranya yang sudah mati pakai juga doa kita tidak diterima beban berat saudara-saudara kalau kita memang mau hubungan kita dengan Allah serasi normal kenapa kita tidak tinggalkan perbuatan itu padahal cuma menutup mulut saja dan kalau ada orang di majelis mulai membuka pintu riba Tegurlah dia Katakan bahwa ini saudara-saudara Kalau kita tutup pembicaraan Kalau saudara mau menegur Saudara pergi ke tempatnya Tegurlah dia Kalau tidak tutup pembicaraan Tidak mau Masih mau bicara tinggalkan majelis itu <tuh> Saudara diwajibkan Untuk meninggalkan majelis seperti itu Sama dengan meninggalkan Majelis orang minum sama dengan meninggalkan majlis, orang mulai dangsa, tinggalkan majlis itu. Alhasil tiap majlis ada mungkar, diharuskan kita meninggalkan majlis itu. Diwajibkan tanagor, kalau tidak berani, keluar dari majlis itu. Selamatkan dirimu. hu angku wa alikum na Kalau kita duduk, mendengar berarti kita kongsi masuk bersyarikat dengan orang-orang itu. Yang ketiga, wa kana fi qalbi ghillu aw hasadun muslimin. Dan orang yang hatinya dadahnya penuh dengan hasud, dengki. Kepingin supaya nikmatnya Allah kepada orang itu hilang. Ya karena hasud. Dan hasud inilah yang pertama mencelakakan iblis. Iblis itu sebetulnya saja asalnya baik tapi karena dia dihinggapi oleh penyakit hasud tak kala Allah menyuruh para malaikat untuk tunduk atau tunduk hormat kepada Nabi Adam Iblis menolak dia itu dengki ada apa, kenapa manusia yang dibikin dari tanah ini disuruh kami tunduk hormat kepada kami ini dari api kami lebih kuat dari dia Kami lebih sempurna Kenapa kami disuruh tunduk padanya ah, Tak Tidak maaf Ini menyebabkan iblis cek di dalam Api neraka Dikutuk oleh Allah sejak detik itu Sampai hari ini, sampai hari kiamat Dan seterusnya Bersama zaman berzaman Sesudah hari kiamat Dan sebelum hari kiamat Apakah Perbuatan semacam ini masih ingin kita tiru. Ada orang diberi oleh Allah kekayaan, kita yang tidak diberi hasut. Uang itu sombong saya dicarikan sebab. Ada orang diberi oleh Allah pangkat kemuliaan, kita ganyang dia karena pangkat itu tidak kena dia. Kenapa? Ada orang diberi baru membuat rumah bagus, ada orang menghasut kenapa itu orang membuat rumah bagus kok tidak seperti saya punya rumah kurang bagus ini semuanya seperti dia mau duduk, mendudukkan diri di tengah tengah kursi Tuhan yang mau mengatur masyarakatnya kan Tuhan yang mempunyai itu. kenapa itu orang e, punya istri cantik saya tidak punya istri cantik dia ya, hasud kenapa ini orang punya itu saya tidak punya hasud akhirnya ini orang dibulet oleh hawa nafsunya, hasudnya sendiri akhirnya ini orang la solatnya diterima wala la doanya diterima wa akhirnya dia nanti masuk di tingkat apa yang disebut oleh Allah e, al e, oleh Rasulullah SAW al hasud la orang yang hasud tidak akan berjaya Saudara-saudara tiga macam. Jadi, kita harus menghindari ini. Jika di antara yang hadir ada orang yang makan haram. Di antara jika antara yang yang hadir ini ada yang suka riba. Jika yang ada di dalam hati kita hasud, maka malam ini mesti kita tutup riwayat itu. Besok kita mulai buka lembaran bersih. Jadi kita tidak makan uang haram Mulai besok kita tidak halibah Mulai besok kita tidak hasil Dan kita yakin bahwa siapa saja yang diberi oleh Allah Pemberian apa saja Baik mukanya bagus atau cantik atau apa itu Allah yang menentukan Dan Allah lebih tahu daripada kita Kita tidak boleh mempunyai kelutak-kelutak dan unak-unak yang tidak baik Hasil tidak baik dan sesungguhnya di, harus dikasihani orang yang hasilnya. Dan harus dikasihani orang yang suka makan uang haram. Doanya dah diterima, dia dapat haram terus. Yang kedua. Yang kedua. Man'ujud suhu wannin bil-ma'bud. Wa illa fama ma'na kawdini ta'ala wa ma ma'anfaqtum min syai'in fahwa yuhlihuhna. Wahyu Khairul Raziqin menahan kemurahan bukan kemarahan ya, menahan kemurahan adalah sama dengan berburuk sangka kepada Allah kurang sangka ya. ditambah menahan kemurahan adalah sama dengan berburuk sangka kepada Allah yang kita sembah jika tidak demikian maka apakah arti firman Allah apa saja yang kalian belanjakan maka Allah akan menggantinya dan dialah paling baiknya pemberi rezeki surat Sabah 39 ayat 29 Saudara-saudara ada orang niat mau membelanjakan sesuatu kemudian dia stop ada orang kita tahu dia mau sodakot, kita cegah, ojo-ojo. Ini mempunyai arti satu. mempunyai arti berburuk sangka kepada Allah. Lah kalau tidak di mana kita mesti taruh ayat wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhribuh. Allah sendiri berfirman, apa saja yang kamu belanjakan kami akan ganti, ya apa? Ya? jelas atau tidak jelas? tinggal kamu saja, sesukamu, kamu mau keluarkan banyak, ku ganti banyak. dan yang ganti ini Allah ya, saudara kalau menabung di bank saja bisa ditambah dengan renter, apalagi Allah swt ada satu orang yang saya kenal baik, Allah alam sudah meninggal di Solo. dia itu kalau pasarnya sepi dia terus angkat kaki pergi haji. Kalau bukan waktunya haji, dia umroh. Di sana dia umroh, di sana dia sadaqah, di sana dia sholah, di situ dia minta kepada Allah. Dan dia keluarkan banyak duitnya. Kembali itu kata dia, pasti pasar bergerak dan banyak pesanan. Pada satu waktu, dia bilang, saya mau pergi haji. Pasar sepi. Dia kembali, di, di sana di haji itu dia habiskan. Diselesahkan dibayarkan kenab semua orang yang kandar tanya saya ada utang ditutup utangnya dia kembali itu kualan dia mesen, melayani pesanan waktu itu jarang orang keluarkan sampai seribu kodi satu hari ini orang pesanannya ni permintaan terus dia percaya pada ini wamaam waktu mencayi bahawa nyoklipo saya sekarang belanjakan. Ini orang namanya percaya kepada Allah. Tetapi, saudara-saudara, ada catatan. Ini harus dilakukan dengan penuh keyakinan. Dan kepercayaan kepada Allah. Bukan untuk dipuji orang. Kalau seorang mengeluarkan duitnya untuk mendapat pujian, Allah tidak menjamin mengganti. Sebab sudah dapat gantinya pujian orang itu. Dan bukan karena Allah. Jadi Ini yang betul-betul dia belanjakan sesuatu karena Allah dan dia tunggu saja sebentar akan datang balasannya ganti. Saudara-saudara boleh dibilang banyak orang yang mencobain dan dia mesti percaya. Jadi kalau ada orang mencegah orang yang akan berbuat sodok, ketahuilah bahwa dia ini orang tidak percaya pada Allah berburuk sangka terhadap Allah. Bagaimana tidak, Allah yang mengatakan aku akan ganti, dia bilang jangan. Nanti habis duit. Jadi bagaimana kepercayaannya terhadap janji mengganti? Ini kata salah seorang, Adi Tasawwuk. Dia bilang ini orang, suhuzan bil ma'bub. Dan paling cilakanya orang, orang yang suka berbunuh sangka kepada sesamanya. Apalagi kepada Allah jadi kalau ada orang duduk di masjid, saya bilang, wah ini orang maksudnya Bukan karena Allah, iki, ini mesti orang maksudnya Ini namanya berburuk sangka, ada perlunya apa? Kita bilang saja, wah ini orang sholat, kan sudah habis, kan enak gitu. Ada orang yang sifatnya itu suka menghina orang Berburuk sangka kepada orang Ada orang duduk di masjid, dia bilang, ya bihan, tidak pernah memasjid wang. Saya ingin rupanya tabat Es dadi duit saya kira masjid itu salah ya Asyik tidak perlu saudara kita bicara begini katakan saja dia sekarang sedar dulu belum sedar Alhamdulillah kita tambah anggota yang sedar seperti kita kalau kita memang termasuk orang yang sedar belum tentu juga ya saudara-saudara jadi berburung sangka ini paling tidak baik wassalam perbuatan yang paling kecil nah yang Mengkana malu, azhar aindahu min hayatih, fahuahamah. Saudara-saudara, sekarang kita berbicara tentang masalah duit, masalah harta. Tidak ada di dunia orang yang tidak suka duit, saudara-saudara. Insya Allah orang yang sakit keras juga masih suka duit. Cuma nafsu untuk mengumpulkan banyak sudah najis. Ada -ada. ...tapi suka kepada duit. Apa sebab? Sebab itu alat buat e, buat menukar itu dengan apa yang dimaukan. Perlu beli beras, kalau duitnya cepat dia beli beras. Kalau tidak, ya utang-utang atau apa, berat. <tuh> Jadi semua orang di dunia ini suka duit, tetapi... ...menghadapi duit ada bermacam-macam. ada orang lupa daratan menghadapi duit meninggalkan ibadahnya ini orang harus dikasihani sebab dia terlalu memasang harga yang tinggi untuk duit dan harta dia lupa bahwa ibadah tugas pertama dan utamanya diciptakan oleh Allah karena itu dia tidak boleh lepas daripada ibadah tapi dia sudah kadung Cinta kepada duit Menyampingkan ibadah Jadi manusia ini punya tugas-tugas Punya hidup Hidup ini berharga Kehormatan Kehormatan ini mempunyai harganya Negeri, negara, dan bangsa Ini juga ada kehormatannya Dan akhirnya Agamanya Ini harganya terlalu tinggi kalau orang memandang Duit itu Lebih diutamakan daripada hidupnya ini orang sudah jelas dulu Paklun terlalu bodoh sebab dia tidak tahu bahwa ayah hidup lebih mahal dari duit malah kalau orang orang Inggris mengatakan hidup itu waktu itu adalah duit sama dengan duit agama Islam mengatakan tidak waktu itu adalah umur Umur lebih mahal dari duit. Sekarang so, kita ada umur, bisa mencari duit. Duit bisa dikumpulkan melalui waktu. Waktu hidup. Ada orang yang begitu cinta kepada duit dan harta, dia korbankan hidupnya. Dia buat sesuatu yang spekulasinya itu antara hidup dan mati. Demi mengumpulkan dunia. Buat apa ngoyongin? ini orang namanya dunia dihargai lebih dari hidupnya man allu a sar indahu min hayatih fa huwa adan waman malu a sar min karamatih fa huwa ada manusia ini berwatak rendah orang memang hatinya itu rendah artinya orang yang tidak tahu harga diri kadang-kadang dia mengejar hidup Mengejar dunia Dan meninggalkan kehormatan Meskipun tidak pakai kehormatan Asal saya dapat duit Seorang perempuan Diberi oleh Allah SWT eh, Badan yang baik Muka wajah yang bagus Dan indah Dia pergi belajar dansa Dia mau tari balai belajar tari-tarian balet atau serimpi untuk mendapatkan duit ini manusia tidak memikirkan kehormatannya, yang merendahkan diri untuk mencari bisa dipakai untuk berbuat apa saja bisa jadi turunannya orang baik bisa jadi rendah karena masalah dunia dia lupa. Dia kadang-kadang maklar, menjadi maklar, maklar yang paling tidak baik. Maklar manusia. Karena dia dapat duit. Dia tidak peduli masukkan film-film cabul karena dia dapat duit. Dia tidak pikirkan kehormatannya, tidak memikirkan harga dirinya, harga agamanya. Manusia yang seperti begini ini banyak. Dan semakin manusia hidup di tengah-tengah dunia yang mempesonakan semangat orang kejar-kejaran duit dan harta tidak berduit kadang-kadang seorang perempuan menjual dirinya untuk dapat duit meninggalkan suaminya untuk mendapatkan duit ini namanya orang yang tidak punya kehormatan tidak menilai kehormatan itu tetapi perempuan yang tahu kehormatan lebih baik bahawa dia mati lapar daripada menjual kehormatannya kepada orang laki lain demi mendapatkan spesial dua biarpun dijanji berlian satu genung dia tidak akan mau menjual kehormatannya sebab ini kehormatan tidak bisa dibeli kehormatan itu nilainya mahal dan lebih mahal lagi hidup Oh yang paling mahal agama ini sekarang orang serampangan kadang-kadang pokoknya sudah saya mau duit atau gaji saya jangan sampai putus. Subsidi jangan sampai dikurangi. Bantuan jangan sampai putus. Umpamanya disuruh fatwakan, eh coba fatwakan menya ya. Semain Jumat itu dinoroko wae. Di fatwakan semain Jumat wajib dinoroko. Karena dia takut kedudukannya tidak diteruskan atau dicabut. Ini artinya duit lebih dipentingkan daripada Kepercayaannya dan agamanya Allah berfirman Ila nudi ala sholati menyiungkan jum'at Dia patuhkan sholat jum'at hari rebu Masalah Satu contoh Dan saya kira yang menempuh jalan seperti begini Demi mendapatkan duit Banyak Ini kalau saudara teliti Hidup di tengah-tengah masyarakat Mendengar dan melihat Saudara akan lihat banyak yang mengerjakan begini Tetapi mudah-mudahan Lebih banyak lagi Orang yang hati-hati, orang yang tahu diri, dia makhluknya Allah. Dia hidup dengan tugas ibadah. Maka hidupnya, hayatnya ini harus diisi dengan ibadah, tidak diisi dengan pencarian. Toh, pencarian sudah dijamin oleh Allah. Wama mendapat di al ardi illa ala Allah berjua. Tiada satu makhluk hidup di atas bumi Melainkan Allah menjamin rezekinya Lantas buat apa kita habiskan kitabnya umur untuk mencari itu Untuk apa kita menghabiskan umur Untuk mencari itu Kalau sudah itu dijamin oleh Allah Yang tidak dijamin kita tidak cari Yang tidak dijamin itu Amamu Ayo Ini umur, ini modal, ini dunia Ini tempat Ayo kerja Ibadah, tok, yang kutunggu Amalan murid. Tidak amal. Dia sudah dijamin, dia ngoyak di situ. Ngoyok sekali. Ini kegeliuan yang tidak boleh kita masuk ke situ. Jangan sampai kita terjerumus dalam kegeliuan semacam hidup. Orang yang paling kriminalis, orang yang paling mafia, orang yang melihat dunia dan harta lebih daripada bangsa dan umatnya dan negaranya dan semakin banyak kita melihat orang-orang seperti ini tukang-tukang yang disuap orang orang yang menerima suapan untuk sesuatu yang dilarang oleh orang-orang <tuh> misalnya memasukkan benda-benda memabukkan madat misalnya ini, Saudara, kalau menerima, kalau ada orang menerima ini, berarti ini orang melihat duit lebih penting daripada bangsa dan negaranya. Ini orang namanya mujrim, orang kriminalis, orang yang berbuat kriminal yang paling kejam. Siap dia mau mengumpulkan untuk kantongnya, mau menggemukkan dirinya dan anak-anaknya, dia tidak pikirkan ratusan ribu, bahkan ratusan juta bangsanya anak-anak. Bagaimana tidak, saudara-saudara? Seorang yang sudah jelas tahu bahwa e, morfin, misalnya itu benda yang dipakai untuk merusak akhlak dan merusak e, kepribadian pemuda bangsa Indonesia. Tahu-tahu dia menerima suapan untuk memasukkan itu morfin ke wilayah dan daerah kekuasaannya. Dan dia tahu ini disebarkan, dia pura-pura tidak tahu karena dia sudah dapat duit. Ini orang mujrim. Ini kalau dibunuh sedikit sih. Soal ini orang berbuat sesuatu untuk meratakan balak kepada umat. Film-film yang merusak pemuda, merusak pemudi, yang sekarang ini masuk di seluruh negara di dunia ini, itu penjaga pintu ini betulnya orang-orang yang mestinya menerima suap kalau tidak masa orang ada akal mau menerima sesuatu yang merusak akhlak bangsanya sedang semua orang tahu bahwa bangsa sesuatu uh, sesuatu bangsa ini dengan akhlaknya kalau akhlaknya pejat, ancur, bangsa itu ancur sudah, begitu saja jadi siapa yang menerima film-film atau memutarkan film-film cabul demi mendapatkan uang atau yang memasukkan film-film cabul karena dia dapat suapan, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang kriminalis. Orang yang tidak peduli ke bangsa, tidak peduli ke umat. Yang keenam, "Wa man kana malu adara 'indahu min 'azilati fa huwa mulkun." Badhibun 'indahu Barang siapa yang hartanya diutamakan daripada kepercayaan dan agamanya, maka ia adalah seorang muallaf yang dibenci Allah. Muallaf itu orang yang seperti baru masuk Islam. Tapi ini muallaf yang dibenci oleh Allah. Dia seakan-akan orang masih hijau di dalam Islam. Karena dia mengutamakan dunia lebih daripada agamanya, lebih daripada akidahnya. Sekarang saudara tahu atau tidak bahwa orang yang mengganti akidat Daripada akidat tauhid, Daripada anutan Keesaan ke Allah Dia ganti kepada Anutan tiga Tuhan Banyak Masalahnya apa? Masalahnya 10 ribu satu bulan Apa artinya 10 ribu satu bulan? Kalau dia mesti merubah akidat Merubah tauhid artinya dia rugi, tapi dia tidak bisa menilai, dia tidak menilai, dia tidak mempunyai nyai pernilaian, apa itu sebenarnya itu akidah, akidah itu adalah paling mahalnya sandangan manusia akidah, tidak ada yang lebih mahal dari akidah, umat sekarang mengobral akidah dengan sekarung beras, dia akan masuk ke gereja, dia akan masuk ke kelenteng, dia akan masuk ke kuil, asal dikasih satu karung beras akidah ini tidak dipahami itu. ini orang sebetulnya mu'allaf tetapi mu'allaf yang paling dibenci oleh Allah dan dia tidak bisa menilai akidah mereka. buat seorang muslim biar segala-galanya habis dari tangannya, jangan akidah biar istrinya mati, biar anaknya mati jangan akidahnya kalau perlu dia korbankan semua untuk akidah bukan dia korbankan akidah untuk semua Baru tawaran pertama saja Quran sudah dijual oleh dia. Islam dan imannya sudah dijual. Ini orang baghyu antallah. Siapa orang seperti begini enggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dia sudah menjual iman untuk satu karung beras, akan menjual saudara-saudara semua ini dengan dua karung. Kalau dia umpamanya seorang yang bertanggungjawab jawab tentang sesuatu, bisa menjual agamanya karena satu karung beras. Bisa dia jual segala-galanya untuk naik sedikit pangkat, maka dia akan korbankan yang dipangkati ini dengan satu pangkat lagi sedikit. Dia bisa korbankan semua, karena sesuatu yang murah juga. Jadi ini orang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karenanya orang yang merubah akidahnya di dalam hukum Islam digunuh. Orang yang merubah tauhidnya yuktal. Yustadab awalan semua yuktal. Dimintai supaya dia minta tobat. Kalau tidak ditobat, dibunuh Menurut hukum negara yang berdasarkan Islam Setiap orang seperti begini Orang yang tidak bertanggung jawab Orang yang tidak punya pendirian Orang yang buruk Dan paling berbahaya dalam satu masyarakat Kalau sudah agama Dia bisa robah-robah Itu apalagi masalah kepentingan pribadi Dan masalah kepentingan umat tangga Dan lain-lainnya Berapa orang yang menjual, yang merubah agamanya Akhirnya menjual istrinya juga sudah jelas apalagi istri agama dijual belikan ini orang tidak mengerti nilai daripada adi karena itu saudara-saudara jadi kita punya hidup kita punya karomah karomah itu artinya kehormatan dan kita punya negara dan kita punya umat kita punya akhidat ini harus kita tempatkan pada tempat-tempatnya yang wajar dan pantas Kemudian bukan berarti kita tidak mencari duit. Duit harus kita cari. Kita dicegah oleh Allah untuk memis. Aliyadul ulya khairum min aliyadish Kita tidak boleh menadah. Kita tidak boleh utang, mengganggu orang. Kita mesti mencari. Tetapi ada kira-kiranya mencari. Ada aturannya. Ada ada ada cara bagaimana orang mencari duit tanpa Mengorbankan sesuatu yang lebih penting Umur waktu kita harus jaga Dalam mencari Beri waktumu untuk mencari secukupnya Dan beri pula waktumu untuk ibadah secukupnya Jadi, kamu dapat dua-dua Jadi karena saya mencari duit Saya tidak mau ngaji Ini salah Karena saya mencari duit Saya tidak pedulikan anak saya Juga salah Anak itu kehormatan. Ada kalanya anak kita menjatuhkan kehormatan kita. Ada kalanya istri kita menjatuhkan kehormatan kita. Jadi sambil mencari duit, harus juga mengupengi keluarga. Mencari jalan supaya keluarganya juga tambah ilmu. Tambah mengerti cara-cara pergaulan dalam suatu masyarakat. Baru ini orang bisa dikatakan mencari duit dan mempertahankan kehormatan. Inilah sekedar yang ada di dalam diktat ke-58 ke, ke yang judulnya waspada. Jadi kita harus waspada Tentang beberapa titik persoalan yang kita bicarakan pada malam ini Kita sebagai muslim dan muslimat harus merupakan orang-orang yang pertama Yang hidup di dunia ini sekarang, di zaman ini Pertama-tama harus kita yang hati-hati tentang masalah-masalah Yang sudah kita pelajari pada alam ini sebab dengan melanggar ini, kita yang rugi Kalau kita rugi, masyarakat yang kita tumpangi ini juga rugi Rugi karena ada orang yang tidak tidak bisa mencari keuntungan untuk dirinya Jadi kita ini menumpangkan diri di tengah masyarakat yang kita rugikan Kalau ada orang di antara kita misalnya mencari duit Dan tidak mengindahkan keluarga masyarakatnya dan negaranya Ini orang merugikan orang banyak Jadi hendaknya kita hati-hati daripada berbuat seperti begitu. Lantas bagaimana? Ya lantas kita harus ingat selalu, harus zikir, ingat kepada Allah. Kalau mau mencari duit, kalau mau ee, bergaul dengan orang, misalnya kita ketemu orang, ah aku menitak sedekah baik. Oh iya, ian iya saudara bagus. Kamu cepat-cepat sedekah sebab iya sebab itu tambahan daripada Allah. Kamu nanti akan mendapat diransang, diberanikan. Jangan dia bilang, Belum tentu, kau pasti korupsi ambil panitiai, ini, ini Jadi, seperti melarang itu Akhirnya, ya iya, saya ah, burung wanya, aku tak situ Berkat omongannya yang tadi dia burung Wah, ini orang yang dianggapnya Orang yang mengajak orang berbuluh sangka kepada Allah Jadi, juga masalah duduk-duduk libat, hati-hati Jangan sampai kita terjerumus. Kadang-kadang lupa Kita ini, satu orang mengeluarkan pembicaraan lalu ditumpangi oleh si A, ditumpangi lagi oleh si B, akhirnya jadi riba. Murung juta. Kita tidak sadar, kita yang mendengar ini merasa enak saja sebab bukan kita yang terlibat. Ada ulama mengatakan jangan sampai kamu riba ya. Kalau kamu riba mesti kamu diribai ya orang. La tastari, fa tastaghal. Farubbama in kunta shay'an qila fika bimithli. Jangan kau riba, nanti kau diribai orang. Barangkali kalau kamu katakan sesuatu kepada orang, orang juga mengatakan kepadamu begitu. Misalnya, saya katakan pada wah si A itu pencuri. Besok ada orang bilang wah Polsen Aji pencuri. Begitu. Latih setali batu stokok. Barangkali sampai perkataan demi perkataan itu kenal. Ya walaupun ini tidak bisa di dua kali dua empatkan ya, tapi. Kemungkinan besar itu sampai begitu terjadi Karenanya kita harus hati-hati Dalam berbicara Dalam menghadiri Pembicaraan-pembicaraan dan pergaulan Kita harus tentu hati-hati Saudara sudara Saya kira uh, diktat ini cukup sampai Sampai ini saja uh, Barangkali ada Silahkan Selanjutnya Seringkali Al-Ustaz membeli perjelasan bahawa kita orang Islam jangan liru, membonceng, jangan membelek pada kebudayaan orang luar Islam. Sedangkan Rasulullah pernah katakan, "Kau beriman walau disini." Kemudian bagaimana Ali? Sedangkan di zaman itu pusat agama Islam atau Islam bukan di. Saudara, pernah yang terhormat Saya kira saudara ada sedikit salah paham Bukan salah paham besar tetapi sedikit salah paham Maksud saya sedikit salah paham itu Saya ini ingat sepanjang ingatan saya Saya tidak pernah mencegah orang belajar ilmu Ilmu yang ada di dunia barat Bahkan saya sering katakan Eh hey, kamu muslimin kalau ilmu pengetahuan eksakta, kedokteran teknologi, e, fisika, kimia, itu belajarlah dari siapa saja. Khudil hikmata walau min ayi wia'in kharajan. Ambillah hikmah dari mulutnya siapa saja, keluar hikmat itu. Yang saya larang kebudayaan barat. Kebudayaan itu tata cara hidup laki perempuan duduk bersama-sama ketemu kalau ada tamu ini kebudayaan pakaian kita pilih desi kita pilih jaket-jaket eh, yang ada rafail ada levis dan lain-lainnya itu kebudayaan barat tv kita stare kalau ada adegan-adegan film-film barat a tape kita bunyikan kalau ada lagu-lagu pop Aturan dansa Kita belajar, dansa. Makan sendok garpunya, habis makan disilangkan Begini, salib Kebudayaan di rumah tangga Kita taruh gambar-gambar wanita-wanita Bintang-bintang film yang tidak karu-karuan Itu akhlaknya Di rumah tangga kalau bergaul kita ajak istri maghrib maghrib keluar ke kemidi. Ini kebudayaannya Barat. Ini kebudayaannya Syaitan. Jadi nah, kalau kita tiru ini ber <coughs> berarti kita mencalonkan diri untuk ke jahanam. Istri kita dah ada kita bilang wah ini saya kenalkan. Tak pernah keluar kita ajak keluar. Kita temukan kita punya konco-konco. Katanya gagah bawa istri. Saya kenalkan saudara, ini istri saya. Oh ya, terima kasih. Nah, ini saudara-saudara akhlaknya orang Barat. Akhlaknya orang beragama yang bukan agama kita. Dan ini yang dikatakan kebudayaan. Mau beli pita, dia beli pita klasik-klasik eh, Barat. Nyanyi-nyanyian Barat. Dikumpulkan sampai saat lemari. Saya pernah masuk rumahnya orang, itu tempatnya pita itu kira-kira dua, -kira tiga apa, lemari, apa itu, rak, raknya pita itu banyak, saya bilang, apa ada, bacaan burdan apa, wah ini maha pesat ini, cuma lagu-lagu dong, segini banyaknya ini, saudara beli lagu-lagu, sayang saudara kakean, saudara ngumpulkan ini, coba puterin satu, dia puter atau tau pelatunya Chopin, pianonya Chopin, Beethoven, ini saking kepingin dia itu jadi Belanda atau jadi Amerika. Kesian dia ini. Jadi dia ini membaratkan diri. Tapi ilmunya barat tak pernah mancap di otaknya. Suruh bikin hal jabar dah bisa. Lah buat apa dia membarat membaratkan diri begini? Ini pesonanya orang yang bahlur-bahlur di dunia. Nanti beli baju, dia kepingin baju yang ada model-model uh, seperti yang dipakai di film-film anak-anak itu. atau orang-orang dari Eropa yang datang ke sini beli tas kepingin seperti tasnya turis turis-turis yang gelandangan yang ditiru bukan turis gena yang mau lantas dia pasang seperti rangsel-rangselan gitu ini namanya kebudayaan barat jadi saya ulangi lagi ya saudara-saudara Insyaallah ya mudah-mudahan saya tidak pernah lupa dan tidak keliru saya tidak pernah melarang orang mencari ilmu kalau ilmu belajar dari Barat Lah dulu Barat belajar dari mana? Coba saudara tanya dalam sejarah Dulu Barat ini belajar dari umat Islam Dari Spanyol Sampai dalam riwayat-riwayat yang dibaca Dan ditulis oleh mereka sendiri Banyak paus Sebelum dicalonkan menjadi Paus disuruh belajar di Cordoba Di Universitas Islam Di Cordoba Kira-kira Seribu seratus eh, tahun dahulu Umat Islam sudah punya universitas. Terus umat Islam ini kalau hukum, ilmu, insyaAllah cukup sudah. Cuma sekarang tidak bisa mentas, mengamalkan, mengolah ilmu sebab kesempatan untuk itu tidak diberikan oleh Barat, oleh manusia-manusia kulit putih yang jahat-jahat ini. Kita membuat, mau bikin satu negara yang adil makmur dari kasih kesempatan. Dia minta negara kita tetap bejat ekonominya dan kacau supaya kita ber ketergantungan dengan dia. Kalau negara kita stabil, tonggo kita digizi senjata supaya merangi kita. Lantas kita pergi sama dia beli senjata. Wa hasil jahat wa salam. Tidak ada kejahatan yang lebih berat dan lebih besar daripada dikerjakan oleh orang-orang Amerika, Yahudi dan komunis wa a'daullah wa rasulih. Sudah ada kejahatan lebih dari itu? Lihat perempuan dirangsang Dibujui sudah-sudah Berbemilion kali Ulama khutbah di mana-mana Kamu ini ditipu Lihat kamu disuruh jadi masinis Lihat kamu disuruh jadi tukang potong karcis. <tere heaven> lihat kamu disuruh lincak-lincak dansa Lihat kamu disuka disuruh membuka baju Kamu dikibuli, dibujui sama orang barat ini Nabi Muhammad SAW Menjadikan kamu manusia terhormat Perimpen, sopan Dengan kudungmu, dengan pakaianmu Orang melihat kamu saja sungkan Kamu tidak mau itu Kamu pergi kepada setan-setan berkulit putih itu Jadi nah, Akhirnya kamu jadi diguda orang Akhirnya kamu rusak Akhirnya kamu hancur sendiri Jadi saudara-saudara sebenarnya Kebudayaan barat inilah yang menyebabkan Islam ini Tidak bisa jalan di tengah-tengah umatnya ini Kebudayaan barat itu yang menyebabkan kita lupa kepada surat Al-Baqarah, surat Al-Amfal, surat Al-Imran dan lain-lainnya karenanya yang kita harus perangi yang kita harus lawan adalah kebudayaannya totoan hidupnya, toto kromonya ini kita lawan sekarang anak-anak kita kalau bicara sama ayahnya melangkrik kadang-kadang ayahnya di kursi dia naikkan kaki di atas kursi ini kebudayaan Barat, coba so, dia lihat di film begitu. Lah film Barat kan enggak ada akhlak sama sekali. Ayahnya sama anak enggak ada totoannya. Kadang-kadang anak memukul ayah dan ayah menghancurkan kepalanya anak sampai mati, kadang-kadang. Ini umat biadab jangan ditiru itu Jadi kita mesti meniru ilmunya kalau kita bisa belajar. Kalau tidak bisa belajar sudah lebih baik kita bodoh memegang kitabnya kebudayaan sudah karuan. Kalau mau ditakdirkan bodoh Jangan pakai bajunya orang lain Kebudayaannya orang lain Semakin tidak pantas Makin kita tiru orang punya akhlak Dan kita tidak niru ilmunya Makin tidak pantas Jadi kalau bangsa Indonesia misalnya Niru orang itu Seperti orang-orang di Kuwait misalnya, Libanon Itu maksudnya mau jadi lebih Amerika Dari orang Amerika Tetapi akhirnya dikilih ini sebentar oleh Amerika, Kopenhnya saling tawuran habis-habisan. Masih ABC-nya politik belum ngerti. Masih terlalu bahlur. Mau main seperti Amerika, akhirnya dikilemini sama Amerika. Tawuran sendiri, Amerikanya keprok-keprok tangan. Nunggu pesen-pesenan senjata. Itu orang-orang dibikin mainan. Lah kalau seperti dulu, jaga kehormatan. Jaga kepribadian. Ini akan lebih memantapkan hidupnya dia sebagai bangsa. Saudara tahu kenapa ini bangsa dan anak-anak kita sekarang berjalan dengan pakaian ipis? Kadang-kadang di sini bendera Inggris, bagaimana saya sering sebutkan, kadang-kadang bagi bendera Amerika, apa sebabnya? Soalnya dia merasa bendera bangsanya ini enggak ada artinya. Bendera picisan. Lambang negaranya lambang picisan, enggak dihormati, picisan sebab ini kepribadiannya dikekes oleh apa? Oleh Kebudayaan asing, ini kebudayaan asing Saya boleh lihat pemuda Inggris yang hipis masih masang lengannya masih dipasang sini bendera Inggris Ya pantas loh dia pemuda Inggris Ya nah, kalau kita pemuda kita Di daerah Lamongan atau di Tuban Masang bendera Inggris ini kan soro Tak pantasnya, nemen tak pantasnya Kamu ini punya RI, punya bendera merah putih Pasangan merah putih, nek. kamu sudah jadi hipis Jadilah hipis nasional kalau jadi hibis internasional gak pantas, dedekmu bukan seperti orang Amerika <SILENCIO> ya modelmu bukan seperti orang Amerika kadang-kadang garisnya kecil jalan seperti hasil sudah mengolok-olok diri wassalam. karena inilah saudara penanya yang terhormat saya sering cegah saudara, jangan <SILENCIO> mengambil kebudayaan barat tanggalan barat itu kebudayaan nah ini sekarang kita pakai Agustus, Julius, apa ini kan eh, Mei, May, Mayung, ini semuanya tanggal dan hari bulan Kristennya Barat. Ini budayanya. Lah kita punya Muharram, Safar kita buang. Ya apa? Ini yang saya larang. Pakai oh tanggalanmu. Jadi hari bulan pakai hari bulanmu, praying pakai praying Jumatmu. Kalau mau libur Libur Jumat, ada apa? Libur Ahad Orang kita tidak mau pergi gereja Dulu tuan-tuan Belanda Dulu masih menjajah kita kalau mau Hari Ahad, tutup Ayo kantor-kantor, tutup Kita mau pergi gereja Pas enlander-enlander ini Dari bangsa kita, notok-notok Lah kita sekarang notok kantor apa? Tidak pergi, pergi gereja Niru, orangnya sudah tidak ada Ditiru sudah tidak ada sudah. Lah ini tandanya kesaran ini namanya. Terlalu ini yang saya cekah, jadi apa perlu pakai contoh lagi Pak sudah cukup cukup ya, jadi lain kali insya Allah jangan ada tanya lagi kayak gini insya Allah sudah sama-sama ngerti loh. kebudayaannya yang kita marah, yang kita benci yang kita harus lemparkan kembali di kepalanya wa amma ilmunya ilmu Allah Al ilmu ilmu Allah kita belajar itu ilmu, dulu mereka belajar dari kita al-jabar saudara tahu siapa yang menciptakan ilmu al-jabar umat islam barat masa tahu al-jabar Nah, lalu ada ada jam berapa bisa ada apa bisa teknologi yang maju seperti begini. Ada salah satu orang profesor yang ngaku bahawa semua ke kemerdekaan eh semua kemodernan kemodernan ini berkatnya umat Islam. Sebab so, kita mulai punya ilmu aljabar lalu ilmu hisab pakai ukur eh, pakai rumus inilah yang menyebabkan kita tinggi. Coba ada ada ini kita enggak bisa maju. Semua andasan kimia apa daripada itu dan ini dibukakan diberikan kuncinya oleh umat islam kepada mereka itu lah sekarang mereka gak mau ngasih kita gak mau kasih kesempatan untuk kita belajar mem memperkembangkan lagi gak boleh tapi kita mau punya sumber Membawanya mereka tidak memberi kita apa-apa kita punya sumber, kita punya quran dari mana al-khawarizmi membuka ilmu aljabar? apa ada universitas waktu itu gak ada mana sumbernya? al-quran dan hadis-hadis Nabi dari mana Ibn Sina sebagai dokter pertama di dunia yang mempunyai teori tentang demam tifus dan bahawa penyakit ini nular sampai dia coba dari tikus-tikus ini sebelum ada dokter satu biji di Eropa Saudara tahu? dan sampai hari ini tahun 79 mereka 1979 mereka mereka belum ada universitas yang membuang teori Ibn Sina Ali Ibn Husayn Ibn Sina Teori Ibn Rushd, teori Al-Farabi Dipakai oleh Barat Ini yang membuka jalan buat mereka Lalu Sekarang kalau kita belajar lagi Dari mereka ada apa-apa Tapi Jangan ngambil kebudayaannya Ilmunya dah dibawa balik Jadi kembali ke dari Amerika Tiga tahun, sepuluh tahun Yang balik, bawa topinya, bawa Desinya, bawa segala macam Langga lenggoknya Dangsanya, ilmunya dah ada Ini yang tidak saya kira cukup sedian segera sudah. Ada pertanyaan lagi? Mari kita bersama-sama membaca Al-Fatihah untuk uh, membereskan segala persoalan dan kemenangan umat Islam di sedunia. Al-Fatihah. Iya <tuh> ya, kan? Ya Rasulallah, Ya Nabi, Ya Nabi, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah,